Tempatan yang meriah bagi kemuliaan Tuhan. Silakan duduk kembali. Mari kita buka bagian firman Tuhan dalam Ibrani fasal yang ke-12 suratku. Surat Ibrani fasal yang ke-12. Kita akan membaca mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Saya tunggu semua saudara untuk membuka Alkitab saudara, membuka buku catatan saudara supaya Anda bisa terus mencatat dan mengingat dan Anda menjadi pelaku firman. Ibrani 12, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Tiga ayat ini mari kita akan baca dengan suara yang keras, dengan bersama-sama dengan suara yang lantang, supaya menjadi remah dalam hidup saudara dan saya. Ibrani 12, ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Sudah ketemu, mari kita akan baca dengan suara yang keras bersama-sama. Dua, tiga. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Keras. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Garis bawahi kalimat perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat yang kedua. Dua, tiga. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada siapa? Yesus. Yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan oleh dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ayat yang ketiga, ingatlah selalu akan dia, yaitu Yesus yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa supaya kamu men, jangan menjadi apa? lemah dan putus asa. Firman mengajar buat setiap kita, saudara dan saya diwajibkan untuk mengikuti perlombaan dalam kehidupan ini. Kita memperingati hari ini kemerdekaan bangsa kita yang ke-63. Anda tentu tahu bahwa kemerdekaan itu bisa diperoleh bukan dengan jalan yang mudah. Tapi harus melewati begitu banyak perjuangan. Demikian juga Tuhan menetapkan saudara. Mewajibkan saudara untuk masuk dalam perlombaan dalam hidup ini. Nah hari ini kita akan belajar tentang perlombaan yang diwajibkan. So, sekalian mari kita belajar. Kata diwajibkan di sini, dalam bahasa aslinya yaitu prokemai, dari kata ditakdirkan. Tolong tayangkan. Ditakdirkan. Jadi begini surahku, rupanya Tuhan sudah menetapkan, sudah menakdirkan setiap saudara dan saya, untuk menghadapi perlombaan, atau trek yang harus kita hadapi masing-masing. Saudara sekalian, beberapa hari yang kemarin, Diadakan pembukaan Olimpiade 2008 di Beijing, Cina. Saudara sekalian ada 205, 204 negara dari berbagai penjuru dunia ini yang akhirnya mengirimkan kontingen mereka, para atlet mereka yang terbaik. Ternyata ada 10.500 atlet yang ikut berlomba di dalam 31 cabang olahraga dengan berbagai macam jenisnya nah sekalian kemarin bahkan tadi saya perhatikan ada seorang olahragawan dari Amerika yang bernama Michael Phelps, selaku yang menjadi satu idola yang menjadi satu uh, pembicaraan dari banyak negara di mana perenang laki-laki yang bernama Michael Phelps ini selaku berhasil memperbutkan delapan medali emas selaku dan orang berkata ...sebenarnya mana mungkin hanya dia delapan medali emas. Waktu dia diwawancarai, Jesus kalian, dia berkata, ...sebelumnya aku berpikir tidak mungkin bisa, mustahil aku bisa merebut banyak medali emas. Karena beberapa tahun sebelumnya dalam olimpiade sebelumnya, dia hanya memperebutkan empat medali emas. Tapi rupanya di Beijing, Cina. E, ternyata menjadi saksi nyata ada seorang yang bernama Michael Phelps lagu berhasil merebut delapan medali emas dan dia berkata apa yang tadinya tidak mungkin bagiku ternyata sekarang sudah menjadi kenyataan tebuan yang meriah bagi allah kita amin lagu lihat seorang yang merebut kemenangan harus melewati berbagai macam bentuk tantangan dan pergumulan. Nah apa perlombaan yang diwajibkan bagi kita? Tolong tayangkan kata perlombaan dalam bahasa Yunani-nya dari kata agon. Agon atau perlombaan punya tiga arti. Yang pertama adalah struggle atau a battle. Struggle, sesekalian so, rupanya begini. Tuhan itu sudah menetapkan untuk setiap saudara punya struggle, punya pergumulan, menghadapi tantangan dalam hidup kita masing-masing. Lihat kemari ya, saudara. Ternyata jatah pergumulan yang harus kita hadapi Setiap kita berbeda-beda Ada saudara mungkin berkata Pak, pergumulan saya terlalu berat Saya gak tahan seolah-olah menghadapinya Saudara so, sekalian jujur Sebagai hamba Allah Saya seringkali melihat orang yang merasa tidak mampu Dan merasa pergumulan yang paling berat Sebenarnya saya berkata Sorry ya, pergumulanmu itu gak terlalu berat kok Pergumulanmu itu sangat sederhana. Loh kenapa kau bisa begitu? Sebab sebagai hamba Tuhan, saya sering kali juga melayani banyak jemaat. Dan saya melihat ada orang-orang lain yang punya pergumulan yang jauh lebih berat daripada orang itu. Seringkali kita hanya berpikir persoalan kita yang paling berat. Ada saudara yang mungkin hari ini bergumul soal surat keimigrasian di negara ini. Tapi saudara sekalian, ada orang lain yang sudah punya status, pergumulannya, struggle-nya lain lagi. Ada yang mungkin masalahnya soal keluarga. Ada juga saudara sekalian yang keluarganya sudah baik-baik, tapi struggle-nya soal kesehatan. Atau ada lagi yang struggle-nya soal ekonomi. Semua kita sudah ditetapkan, sudah ditakdirkan Tuhan, melewati struggle dalam hidup ini, yang berbeda-beda, ada track, ada jalurnya sendiri-sendiri. Tapi saya mau beritahu, ada kabar baik. Alkitab Yesus berkata, dia berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami, tidak pernah melebihi kekuatan kita. Kalau hari ini kau diizinkan Tuhan melewati struggle itu, percayalah, saudara akan mampu menghadapinya bersama dengan Tuhan. Tempatan yang meriah bagi Allah kita, amin. So, sekalian, kata perlombaan itu punya arti yang kedua, yaitu konflik. Atau persoalan dengan orang lain. Semua kita pasti punya konflik. Baik itu karena kesalahan kita sendiri. Maupun karena orang lain yang menyebabkan. Ada orang berkata begini, Pak saya maunya dunia damai dan aman. Saya maunya gak ada konflik dengan orang. So, sekian, itu gak bisa. Itu sudah ditetapkan bahwa semua kita dalam perlombaan iman. Harus menghadapi yang namanya konflik mungkin saudara punya problem, punya masalah dengan orang-orang sekitar saudara dengan keluarga saudara, mungkin menantu dan mertua dan sebagainya, tapi percayalah, saudara sekalian Tuhan mau supaya saudara bukan jadi orang yang kalah, tapi Tuhan mau saudara jadi pemenang bersama dengan Tuhan tepuk yang meriah bagi Tuhan Yesus, amin kata struggle atau perlombaan atau agon yang ketiga adalah race atau kontes, sebuah pertandingan untuk memperbutkan juara Mau tidak mau, setiap kita ada yang namanya kompetisi. Tapi jangan sampai saudara berkompetisi secara tidak sehat. Tapi saudara biarlah sungguh-sungguh untuk mau menjadi yang lebih baik dan terbaik. Sebab Tuhan kita merencanakan agar saudara bukan hanya sekedar menjadi orang yang hidup di bawah rata-rata. Atau hidup rata-rata. Tapi bersama Tuhan, Tuhan bisa angkat saudara dan saya hidup di atas rata-rata. Tempatan yang meriah bagi Allah kita. Amin. Lihat kanan-kiri sebentar dulu ngomong begini. Mau enggak hidup di atas rata-rata? Kasih salam kanan-kiri katakan. Jangan hidup di bawah rata-rata. Bilang. Ayo hidup di atas rata-rata. Itu sebabnya saudara harus wajib menghadapi perlombaan. Yang harus kita hadapi. Ayat teputan yang meriah bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah hari ini kita akan belajar sik sikap seorang pemenang. Bagaimana saudara bisa memenangkan dalam perlombaan, melewati setiap struggle, konflik, race dalam hidup ini. Bagaimana caranya saudara bisa menjadi pemenang? Lihat sekali lagi ayat yang pertama. Ayat yang pertama, Ibrani 12 ayat yang pertama. Karena kita mempunyai banyak apa saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Saudara, penulis Ibrani menjelaskan bahwa Saudara dan saya punya banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Jadi banyak saksinya. Maksud saksi ini apa, saudara sekalian? Ibrani 12 ayat pertama ini ada kaitannya dengan Ibrani pasal 11. Coba lihat dulu Ibrani pasal 11. Judulnya apa, saudaraku? Halo, apa? Saksi-saksi iman. Nah, lihat kemari, saudaraku. Ternyata. Paulus menjelaskan, saudara dan saya punya banyak saksi. Dari Alkitab saja dalam Ibrani 11, banyak saksi. Dari sekitar saudara, banyak orang-orang sekitar saudara yang jadi saksi. Sikap seorang pemenang yang pertama, tolong tayangkan. Seorang pemenang harus mau belajar dari orang lain. Katakan amin. Kata bersama Saya saya harus mau belajar dari orang lain. Dua, tiga. Saya harus mau belajar dari orang lain Saudara begini ya Saya memperhatikan orang yang mau jadi pemenang Gak cuma hanya lihat dirinya sendiri Dia lihat dirinya sendiri Kalau saudara hanya lihat dirimu sendiri Saya yakin saudara akan menjadi orang yang jatuh dalam namanya self pity Mengasihani diri sendiri Aduh, hidupku kok gini ya, sambil nyanyi, hidupku yang sengsara, penuh dengan apa penderitaan, aduh pokoknya susah, susah. Jangan begitu surahku, seorang pemenang adalah orang yang bukan lihat diri sendiri, tapi lihat orang lain untuk belajar baik dari kelebihan maupun kekurangan orang lain. Katakan amin. Sebab hanya orang yang sombong saja, yang tidak mau belajar dari orang lain. Nah at least dari para saksi-saksi iman, saudara dan saya bisa belajar. Hari ini apapun masalah yang kau hadapi, saudara jangan lihat dirimu, lihat Alkitab. Belajar dari Ibrani 11, ada orang-orang yang berhasil keluar sebagai pemenang. Contohnya, saya ajak saudara untuk melihat Ibrani 11 dari sisi yang lain. Ketika hari ini saudara misalnya sedang malas berkorban. Engkau pikir, ah percuma aku menabur. Percuma aku membayar perpuluhan. Percuma aku memberi untuk Tuhan. Toh buktinya seolah-olah tidak ada pertolongan Tuhan. Saudara sekalian ketika engkau hari ini sedang malas berkorban. Atau sedang mulai putus asa dalam soal korban. Lihatlah Ibrani 11 etik keempat. Belajarlah dari seorang yang bernama Habel. Habel itu, saudara so sekalian, dalam segala kondisi dia mempersembahkan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Dia tidak tahu mana persembahan yang akan diterima, persembahan dia atau persembahan saudaranya. Tapi yang penting dia kasih yang terbaik untuk Tuhan. Dan ternyata, saudara so sekalian, persembahan Habel diterima oleh Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini ketika saudara malas berdoa, saudara sedang malas baca Alkitab. Anda malas bersekutu dengan Tuhan Lihat di ayat yang kelima Belajarlah dari seorang yang bernama Henok Henok hidup bergaul dengan Allah Henok intim dengan Tuhan Bukan cuma tahunan Tapi bahkan sampai sekian lama Dia bergaul dengan Tuhan Dia dekat dengan Tuhannya Sampai tiba-tiba satu hari shush, Dia hilang Dia diangkat oleh Tuhan Hidup-hidup Itulah rapture yang pertama. Dan kalau saudara hari ini sedang malas berdoa, malas baca Alkitab, malas ke gereja. Dengar, belajarlah dari Henok. Supaya satu hari kelak kita juga akan siap ketika kita diangkat oleh Tuhan. Hidup-hidup teputan yang meriah bagi allah kita. Amin saudaraku. Hari ini kalau saudara sedang putus asa. Lihat di ayat yang ketujuh dari Ibrani 11. Belajarlah dari seorang yang bernama Nuh. Nuh ini tekun membangun batra sampai selesai. Tahukah saudara berapa lama Nuh membangun batra? 120 tahun. Oh, -oh Itu problem yang berat surah aku. Saya yakin Nuh melewati semua ejekan. Melewati semua orang-orang yang berkata, Tidak mungkin Nuh, kamu orang gila Nuh. Bangun batra yang besar, coba lihat gak selesai-selesai. Hari ini kalau seolah-olah belum ada pertolongan Tuhan dalam hidupmu. Jangan pernah putus asa. Ingat Nuh no saja 120 tahun tetap bisa tekun dan bertahan. Saudara dan saya juga pasti bisa sukses. Tempatan yang meriah bagi Allah kita. sorak sorai bagi dia. Amen. Ketika hari ini saudara sedang mau berontak. Lihat belajar dari ayat ke-8 sampai ayat ke-10. Ada seorang yang bernama Abraham yang taat sama Tuhan. Dan sudah tahu ketaatan membuahkan berkat yang luar biasa. Katakan amin. Hari ini kalau saudara sedang menghadapi kemustahilan. Di depanmu seolah-olah ada banyak problem yang tidak mungkin ada pertolongan. Belajarlah dari ayat 11 sampai ayat 12. Ada seorang wanita bernama Sarah. Dia umur sembilan, uh, 89 ternyata hamil dan umur 90 tahun dia bisa melahirkan seorang anak. Itulah Isak. secara logika gak mungkin seorang wanita 50 tahun ke atas sudah menopause. Bukan cuma itu Sarah sejak mudanya sudah mandul tidak mungkin bisa punya anak. Tapi ternyata apa yang mustahil bagi Sarah. Kalau Tuhan yang bekerja tidak ada perkara mustahil. Hal yang sama juga hari ini kalau engkau sedang mengalami banyak kemustahilan. Belajar dari Sarah. Kalau Sarah bisa ditolong Tuhan. Saudara dan saya juga pasti bisa ditolong Tuhan. Ayo tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita yang percaya. Ayo lebih lagi, lagi, lebih lagi. Amin. Gak mungkin Pak. Tapi lihat Sarah bisa. Amen. Kalau saudara hari ini. Sedang mengalami problem. Yaitu saudara mungkin sedang sering berkata-kata negatif. Saudara mungkin sering kali lihat kenyataan dan anda bersungut-sungut. Belajar dari ayat 20 dan ayat 21. Di sana ada seorang yang bernama Ishak dan Yakub Yang mengucapkan ucapan berkat kepada anak cucunya. Saudara sekalian tadi kita usah nyanyikan kita berdoa untuk kesejahteraan bangsa kita. Khusus so, kalian ada hamba Tuhan yang mengajarkan jangan berdoa untuk kesejahteraan dan e, memberkati pemerintah. Doa saja supaya Tuhan menghutu, menghukum pemerintah Indonesia. Waduh Saudara. Saya rasa itu pengajaran tidak benar sebab Alkitab berkata kita harus tetap berdoa untuk kesejahteraan pemerintah bangsa kita. Tepetan yang meriah bagi Allah kita. Amin. Utsapkan berkat. Jangan tiap hari engkau mengutuki dirimu sendiri gagal, gagal, gagal. Jangan! Jelek, jelek, jelek. Jangan! Bangkrut, bangkrut, jangan! Mulai hari ini ngomong, ucapkan berkat, katakan amin. Sudah ada yang amin? Amin. Ucapkan berkat. Ayo ngomong, tepuk dada masing-masing. Kecuali kalau enggak bawa tubuh ya. Ngomong, ngomong sama diri sendiri. Saya orang sukses. Yang di belakang cuma. Ayo ngomong-ngomong. Saya orang sukses. Saya orang paling hoki. Saya orang sukses. Saya berhasil. Saya tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Saya tidak mengalami masa kesukaran saja. Tapi Tuhan akan mengubahnya menjadi masa kemenangan. Tempatan yang meriah bagi Allah kita. Amen. Kalau saudara hari ini sedang menghadapi pergumulan yang berat. Belajarlah dari ayat 22. Ada seorang yang bernama Yusuf. Dia diangkat Tuhan setelah bergumul selama 13 tahun. Saudara so, sekalian, saya mau tanya sama saudara di sini siapa yang baru datang di Amerika di bawah 5 tahun? Ya. Di bawah 5 tahun angkat tangan. Ya, oke. Okay. Yang sudah datang di Amerika lebih dari 5 tahun tapi tidak sampai lewat dari 10 tahun, angkat tangan. Oke. Okay. Siapa yang sudah di Amerika lebih dari 10 tahun? Angkat tangan. Cuma dua, tiga belakang, empat, iya kan? Lima, oke. Okay. Saudara mungkin berkata, Pak, saya sudah... Pak, Pak Robert sudah berapa lama? Hah? Tiga belas tahun. Pas, Yusuf tiga belas tahun diangkat Tuhan. Bapak juga akan diangkat Tuhan tahun ini, amin? Eh, tempatan yang meriah bagi kita, amin? Kalau saudara berkata, waduh terlalu lama, enggak ada pertolongan, lihat Yusuf... ...setelah bergumul 13 tahun, diangkat Tuhan. Belajar dari Yusuf. Kalau hari ini saudara merasa gagal, belajar dari ayat 23 sampai 29. Ada seorang bernama Musa yang bisa diangkat Tuhan, dipakai sebagai pembebas, bagi bangsa Israel. Siapa Musa? Musa dulu juga orang gagal. 40 tahun dia membayar kegagalannya... Oh hari ini kalau sudah berkata saya orang gagal Pak. Gak usah takut. Musa yang gagal bisa Tuhan buat berhasil. Saudara juga yang gagal pasti bisa berhasil bersama dengan Tuhan. Ayat teputan lebih baik lagi bagi Tuhan. Lebih meriah lagi bagi Allah kita. Haleluya. Kalau hari ini saudara sedang menghadapi peperangan rohani. Ada banyak tekanan dalam hidupmu. Ada banyak pressure dalam hidup saudara. Belajarlah dari ayat 30, ada seorang bernama Yosua, dia bisa mengalahkan Jericho melalui kuasa Tuhan. Kalau saudara hari ini merasa tidak layak, kalau engkau mungkin punya latar belakang yang sangat jahat, yang sangat jelek, yang sangat bobrok. Belajarlah dari ayat 31, ada seorang wanita yang bernama Rahab, wanita pelacur. Tapi yang ternyata diselamatkan Tuhan, saat dia datang kepada Tuhan. Hari ini apapun masalah saudara, ada banyak saksi dalam firman yang kita bisa belajar. Katakan Amin. Jadi saudara ndak jangan sampai putus asa. Saudara sekalian, orang yang ndak mau belajar itu kayak katak dalam tempurung. Lihat kanan kiri sebentar, pandangin bilang jangan kayak katak dalam tempurung, Iya kan? Kita kadang-kadang sudah merasa paling hebat, paling pandai, paling luar biasa, paling kaya, paling pokoknya yang terbaik, dan sebagainya. Padahal di luar ada banyak yang lebih dari kita. Dan kalau saudara gak mau belajar, saudara akan berhenti, stuck, gak akan naik lagi. Beberapa hari yang lalu, dengan keluarga saya, dengan istri dan anak, dan dengan rombongan Pak Yusak, kami sempat lihat, Gerejanya John Hegey dan Joel Austin di Texas. Saudara, uh, di gereja John Hegey kami lihat uh, ikut tur dan uh, foto di di stadion uh, di sanctuarynya yang kapasitas 3.000 orang dan jemaatnya uh, cukup banyak juga. Saudara sekalian, lalu saya tanya sama asisten yang uh, membawa kami keliling. Ini gereja dimulai dengan berapa orang? Dia berkata, pastor John Hegey memulai gereja ini tidak lewat dari 30 orang. Tidak sampai lewat 30 orang, hanya 20 orang lebih. Tapi melalui iman dan ketekunan berhasil. Wah, Bahkan anda tahu, Pastor John Hagee, suaranya itu sangat didengar oleh pemerintahan Amerika. Karena dia punya pengaruh. Dan stasiun televisi yang sering kali dia sampaikan firman. Lalu kemudian di Houston, Texas, saya lihat suruh sekalian gerejanya Joel Osteen. Anda tahu ini gereja, termasuk gereja terbesar di Amerika, saudaraku. Dan waktu saya masuk, wow, saya kaget suratku. Cari parkir raja sukarnya bukan main. Kenapa? Karena ternyata itu pas di pusat bisnis. Di pusat kota suratku. Dan Joel Austin pakai sebuah gedung stadion yang gede. Bekas tempat basket. Jadi stadion basket. Dia beli surat-suratku, itu besar Lalu kemudian ketika kami lihat suratku, waduh saya lihat kagum sekali. Bagus sekali. Lalu kemudian ada yang ngajak uh, jalan dari asistennya saya tanya. Ini kursinya berapa? delapan ribu kursi hari minggu berapa kebaktian sekian kebaktian tiga atau empat lalu total jemaat berapa setiap hari minggu saja mereka dia berkata empat ribu orang wow empat ribu orang ya kan surah yang sering lihat di tv kan yang ada globe di belakangnya muter itu itu kebaktian tiap minggu wow lalu kemudian saya lihat surahku wah kemudian Iza saya juga tanya soal gimana cara maintenance gedung yang gede ini, cara perawatannya, soal keamanannya dia cerita bla bla bla bla. Terus kemudian saya uh, iseng tanya, "Lah, ini kira-kira ini gedung sudah sudah masih ngeles atau bagaimana?" Lalu dia berkata, "Gedung ini sudah lunas dibeli 2 tahun yang lalu. Harganya berapa?" "98 juta." Bukan rupiah, US dollar, suraku. Lalu kemudian saya cari informasi juga, Anda tahu dalam setahun pendapatan dari jemaat 45 ribu orang, dalam setahun itu income persembahan itu adalah 76 juta. Jadi kalau dibagi setiap minggu, setiap minggu total persembahan dari 45 ribu orang itu adalah 1,4 juta US USD. Wow, ya kan? Semua kataan. Wah. Wow. Ya kan? Lihat yang berhasil begini senang belajar. Ya kan? Lalu oleh kemurahan Tuhan, kami datang sebelum acara rebu malam itu ada kebaktian tengah minggu. Tiba-tiba kami dapat kursi nomor dua dari depan. Waktu di depan itu suraku mamanya Joel Austin. Anda yang sering lihat di TV juga lihat, seorang wanita yang suraku maaf, kecil tubuhnya pendek. Tapi sesekalian ini orang luar biasa ketika khusus kalian uh, sebelum firman disampaikan oleh kakak perempuan Joel Austin sulaku mamanya maju ke depan saya kaget sulaku saya lihat dengan mata sendiri kami juga akhirnya ngomong itu mamanya itu jalannya agak maaf sulaku agak uh, dinklang sulaku agak apa terseret-seret kakinya karena apa kaki sebelah kirinya lebih kecil daripada kaki kanannya sepatunya sebelah kiri juga lebih kecil tapi begitu naik mimbar waduh sulaku dia mulai sampaikan ayat firman dan itu jadi berkat luar biasa dia undang siapa mau didoakan dia doakan dengan kuasa Tuhan lihat, orang ini adalah orang yang tidak melihat keterbatasan tubuhnya tapi dia adalah orang yang akannya berhasil tempatan yang meriah bagi Allah kita, amin waktu puji-pujian sebelumnya waktu latihan saya dengar latihannya, wah sound systemnya bagus sekali suasananya semua uh, multimedia-nya the best duraku. saya lihat wah lightingnya bagus sekali dan kemudian abdah jadi saya melihat begitu, saya bilang, wah seneng. Kemudian ketika puji pujian bagus, waduh. Waktu kemudian doa mau firman dan ketika doa firman begitu, amin. Saya heran, Loh, lah alat musiknya kok hilang semua. Saya kaget, tak pikir. Cuma lihat pengkhotbahnya, lalat musiknya tadi yang kelihatan semua kemana? Rupanya begitu mau khotbah selesai mau uh, pujian lagi, itu alat musik bisa muncul dari bawah. Suruh aku. Rupanya satu state itu yang alat musik semua bisa turun ke bawah, bisa naik ke atas beserta orang-orangnya semua. Wow, saya bilang sama istri saya, Wandy, satu hari kita juga mau kayak begitu. Yang tepuk tangan cuma sebagian tidak percaya begitu. Ayat tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita, Amin? Saya mau beritahu ya, lihat orang sukses, jangan malah iri jelekin Nyelek <laughs> itu kebiasaan Indonesia amin, ya, dia berhasil tapi, tapi, tapi mestinya lihat orang sukses itu malah apa, seneng dekati, belajar dari hidup mereka, kenapa dia sukses, kalau dia sudah bisa, saudara bersama Tuhan juga pasti bisa tepukannya yang meriah bagi Allah kita, amin seorang pemenang adalah seorang yang mau belajar dari orang lain, yang kedua lihat ayat yang pertama sekali lagi, Ibrani 12 ayat yang pertama Ibrani 12 ayat pertama karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita belajar dari para saksi itu belajar dari orang lain lihat marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita yang kedua sikap seorang pemenang yang kedua adalah seorang pemenang menanggalkan apa yang harus ditanggalkan. Saya lihat waktu di televisi Michael Phelps, Bubb, dia masuk ke dalam arena renang itu di Olimpiade. Dia pakai sweater, uh, jaket, lalu celana, dia juga pakai iPhone di telinganya. Tiba-tiba, apa yang terjadi? Ketika dia mau berlomba, dia segera buka bajunya, jaketnya. Dia buka, aku, semua Barang-barang yang dia lepas, yang bisa menghambat untuk dia berlomba. Dan dia cuma tinggal dengan pakaian renang. Dan akhirnya dia pakai penutup topi dan kacamata. Aku, saya melihat dia cari semua yang comfort, yang betul-betul ringan sekali. Supaya apa? Waktu berenang, waktu berlomba. Dia tidak terhambat oleh apapun juga. Tapi dia bisa bergerak dengan cepat. Nah dengar surahku. Seorang pemenang harus menanggalkan apa yang harus ditanggalkan. Ingat. Waktu Daud mau perang melawan Goliat, dia dikasih jubah perang oleh Saul. Ternyata enggak, malah gak bisa jalan, dia tanggalkan. So, sekalian dalam hidup ini, kalau saudara mau sukses, bukan cuma saudara belajar dari orang lain. Gak cukup serahnya belajar dari orang lain, tapi yang kedua, saudara harus menanggalkan apa yang harus kita tanggalkan. Setuju, katakan amin. Apa saja yang harus kita tanggalkan, tolong tayangkan. Dosa yang mengikat kita. Seringkali, kali Yesus kalian, saudara mau berdoa, Tuhan buat aku sukses, Tuhan buat aku berhasil. Tapi ada dosa yang mengikat kita, yang belum kita mau lepaskan. Dan itu saudara kayak saudara kaki saudara di, dicengkram. Anda mau lari gak bisa. Makanya ada banyak orang yang bilang gini, Pak rohani saya kok up and down. Sebab apa? Belum mau melepaskan, belum mau menanggalkan dosa. Masih terus judi, masih terus selingkuh, masih terus drag. Lepaskan, katakan amin. Sudah ingat bagaimana cara pemburu menangkap seekor monyet? Enggak ditembak, kalau tembak mati. Caranya mudah, dia ambil tempurung kelapa, dia sudah gali dalamnya sudah kosong lalu dikasih lubang kecil suraku lalu kemudian suraku dia cari sebuah uh, tempat di mana banyak monyetnya lalu dia gali tanah lalu dia masukkan tempurung kelapa itu ke dalam dan hanya ada lubangnya yang kelihatan lalu dalamnya dikasih apa kacang dikasih uh, dipanaskan kacangnya supaya baunya itu tercium dan ketika dia taruh begitu para pemburu mulai bersembunyi para monyet-monyet ...mencium bau kacang, pinats yang dia suka. Mulai dia datangi, dia cari dari mana asalnya. Dia lihat ada lubang isinya kacang. Anda tahu dia masukkan tangannya, lalu dia ambil kacang sebanyak-banyaknya. Begitu dia genggam, para pemburu mulai datang. Dia mau lari, enggak bisa lari. Kenapa? Sebab tangannya terus terhamba dengan apa? Genggaman tangannya terhadap kacang. Dia mau lari, enggak bisa. Maka dengan mudanya pemburu akan menangkap monyet-monyet itu. Saudara hal yang sama. Seringkali kalau saudara tidak mau menanggalkan dosa terus hidup dalam dosa doa iya dosa jalan terus ya kan rokudus iya rokok kudus jalan terus ya kan Yesus iya itu ya kan? tapi Atlantic City jalan terus itu ya kan harap mujicat iya lotre jalan terus itu ya kan? Anda tahu yang terjadi makanya kita tidak alami mujicat lihat kanan kiri sebentar lepaskan dosa Amin saudara Lepaskan dosa. Ayat Tepuk yang meriah bagi kemuliaan Tuhan. sorak sorai yang meriah bagi Allah kita. Amin. Apa yang harus kita tanggalkan? tayangan lagi ketakutan dan kekhawatiran kita. Saudara sekalian jujur. Tidak semua yang saudara takutkan. Ternyata menjadi kenyataan bukan? Tidak semua yang kita khawatirkan selama ini. Ternyata tidak semua menjadi kenyataan bukan? Seringkali banyak orang khawatir tentang sesuatu yang belum terjadi. Kita mikirin besok, mikirin tahun depan, mikirin masih jauh lagi. Ternyata Anda tahu, kekhawatiran hari ini tidak akan membantu untuk hari esok. Justru kekhawatiran hari ini akan mengosongkan kekuatanmu hari ini. Dan engkau tidak pernah bisa mencapai hari esok dengan baik. Itu sebabnya, tanggalkan kekhawatiran, tanggalkan ketakutan. Yesus berkata, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Besok urusan besok. Pokoknya hari ini aku hidup bersama Tuhan. Besok Tuhan yang pegang masa depanku. Teputan yang meriah bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Lepaskan apa lagi? Kebencian dan kepahitan. Dari Indonesia sampai Philadelphia. Terus kebencian dibawa, disimpan, enggak mau dilepas. Terus kepahitan, dendam dibawa Kemana-mana Bawa tikus yang busuk aku, Akhirnya apa? Merugikan kita Survei membuktikan orang yang mudah dendam Tidak mudah mengampuni Yang terus pahit hidupnya Yang terus simpan kebencian Orang itu akan cepat jadi tua Orang itu akan cepat sakit Dan orang itu tidak disukai banyak orang Coba lihat dulu sebentar, pandangin wajah Saudara ke kanan kiri. Itu wajah pembenci atau wajah pendendam apa tidak? Saudaraku. Tapi survei membuktikan orang yang mudah mengampuni, orang yang mudah melepaskan kasih dan pengampunan, orang itu awet muda. Amin, Saudaraku, lihat kanan kiri. Ngomong, awet muda kan? Nah. Orang itu akan sehat. Amin. Amin. Orang itu akan apa? Disukai banyak orang. Kenapa? Sebab seorang yang mudah mengampuni. Suka mengampuni. Dan selalu mau mengampuni. Yesus berkata ampunilah musuhmu 70 kali 7 kali. Dalam berapa? Sehari. Ayat teputan yang meriah bagi Allah kita. Amin. Artinya mengampuni tanpa batas. Apalagi yang harus kita lepaskan. Tolong kegagalan masa lalu. Ada orang itu sampai sekarang terus. Putus asa kenapa Dulu aku kok gagal Dulu kok begitu Suruh. Jadi manusia hari kemarin terus Jangan Jadilah manusia hari ini dan hari esok Dulu gagal Oke okay. belajar Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda Percaya kegagalan Bukan selamanya akan jadi kegagalan Kegagalan bisa dirubah Tuhan Menjadi kesuksesan tepuk dan yang meriah bagi Allah kita Amen. Apa yang harus kita tanggalkan Selanjutnya Bad habit. Kebiasaan yang buruk. Apa itu? Mungkin gaya hidup malas. Ya kan? Orang malas Alkitab berkata. Impiannya akan kosong. Andai ah, ah, ah. Ku jadi orang kaya. Punya rumah lima. Punya pabrik lima. Ya kan? Punya pulau pribadi. ya Andai ah, ah. Tapi kalau malas, maka cuma berandai- andai. Saudara mungkin berkata Pak Lukas nggak tahu, saya rajin kerja Pak. Iya, tapi malas ke gereja, malas baca Alkitab. Itu bad habit. Saudara harus tanggalkan. Termasuk bad habit adalah gaya makan yang tidak sehat. Nah, amen, Saudaraku? Loh ini kok diam semua? Amen. Satu hari saya akan ajar cara hidup sehat, surahku. Rubahnya salah satu gini. Cara makan yang sehat adalah seperti doa bapa kami. Berikanlah makanan kami yang secukupnya. Amin, surahku. Semua boleh dimakan. Mau kaki babi boleh, kaki kambing boleh, ya kan? Kaki ayam juga boleh. Satu yang tidak boleh, kaki meja. Jangan dimakan saya. Tapi surahku sekalian, sering kali kita ini orang Kristen ya, terutama banyak pendeta itu kenapa mati muda? sebab punya bad habit soal makanan. Pulang pelayanan capek, makan. Habis makan ngapain? Tidur, <tidur> ya kan. Selaku apa yang terjadi? Lama-lama kolesterol, lama-lama darah tinggi ya kan. Nah, ayo belajar sebagai orang percaya, saudara dan saya harus punya gaya hidup makan yang sehat. Katakan amin. Saya dengan istri dan anak saya lagi perlomba-lomba kurus-kurusan. Iya. Yeah. Lumayan kehamilan saya sudah mulai hilang suratku, ya kan? Istri saya berkata saya sudah kembali seperti sebelum menikah. Saya bilang saya masih kurang berapa kilo, ya kan? Saya mau kembali seperti sebelum menikah, ya kan? Masohnya bukan goyo apa tubuhnya maksudnya, ya kan? Supaya bisa pakai jas lagi waktu pernikahan, amen? Lo ya, bukan mau kawin lagi, jangan salah ngerti lo ya. Tapi setiap hari honeymoon sama istri saya, ya kan? Selain, artinya begini lo, saya mau supaya sehat. Sebab kalau saya sehat, saya bisa melayani jemaat, bisa melayani Tuhan. Lebih baik lagi, katakan amin. Kalau saya sehat, saya bisa jadi seorang orang tua yang baik. Nah seringkali banyak orang Kristen aku, tidak memperhatikan kesehatan soal makanan. Sudah tidak lagi mau judi, sudah tidak lagi mau drak. Makannya ampun, ya ampun. Rupanya salah satu tip untuk cepat kurus. Mulai tidak makan malam. Kalau liatin saya saja. Lihat kan nanti dikatakan. Kurangi makan malam. Ya. Kenapa? Survei membuktikan orang yang membuat gemuk itu apa? Habis makan malam, ya kan. Sebab habis makan tidur. Mulai lemak semua Saudara. Katanya yang sehat itu, orang sehat itu kalau sudah bisa dengan jarimu, ya itu lingkar pinggang Saudara. Tidak lewat dari empat. Katanya itu sehat. Lewat dari itu... Sudah obesitas katanya. Ya kan? Nah, mari kita belajar tinggalkan... Gaya makan yang salah. Lalu juga tinggalkan bad habit apa? Gaya hidup boros. Ya kan? Anda tahu seorang... Orang terkaya pertama di dunia sekarang... Warren Buffett... Ya... Dia itu sudah sekalian, dia berkata salah satunya rahasia dia jadi orang kaya. Dia bilang begini, saya melihat banyak orang terjebak dengan iklan, terjebak dengan kebiasaan boros, sehingga akhirnya uang mereka terhambur-hamburkan dengan percuma. Nah, ternyata sudah sekalian, Warren Buffett ini sejak mudanya, dia benar-benar bijaksana dalam soal penggunaan uang. Sampai umur 11 tahun, masih umur 11 dia sudah bisa beli dengan hasil tabungannya sawah, ladang sekian hektar. Lalu kemudian dia terus, sampai hari ini suruh aku, dia menjadi orang yang terkaya pertama. Kenapa? Sebab ternyata salah satu yang saya belajar, dia tidak punya gaya hidup boros. Berapa banyak kita ini, ya kan belanja sesuatu yang sebenarnya sampai di rumah, enggak dipakai. Ya Pak ya, sepatu sudah banyak, ada pisang sale. Tahu pisang sale? Sale. Wah, murah. Beli. Sampai rumah badal apa? Masuk lemari, iya kan. Baju sudah banyak. Wow! Beli baju, iya kan. Padahal sampai rumah diapakan? Taruh lagi. Tas merek baru, iya toh. Langsung selaku. Nah, Warren Buffett dia bilang begini. Saya tidak tergantung dengan merek apapun juga pokoknya yang enak saya pakai dan cocok untuk saya dan ternyata dia jadi orang yang terkaya sekarang teputan yang meriah bahagia lagi dah amin amin bukan berarti habis ini semua serba irit-iritan tiap hari makannya indomie Senin Selasa Rabu Kamis Jumat di kerjaan apa? Indomie ya. kalau tadi lagu kebangsaan kan ada sama Indonesia tanah airku ada lagi yang apa Dari sabang sampai merugi. Ya Tapi kalau orang... Irit sekali. Nyanyinya lain. Dari sabang sampai merugi. <laughs> Indomie apa? Sel oh, kok pintar semua? Suruh bahasa rokok pelan. <laughs> Bad habit apalagi harus kita tanggalkan? Gaya hidup gosip dan iri hati. Tinggalkan. Tidak ada untungnya. Yang ketiga... Setelah kembali dalam Ibrani 12 ayat yang pertama. Sikap seorang pemenang yang ketiga. Lihat Ibrani 12 ayat yang pertama. Bagian terakhir. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Berlomba dengan tekun. Yang ketiga tolong tayangkan. Seorang pemenang berlomba dengan tekun sampai garis akhir. Saya punya moto yang saya pegang begini. So. Tidak akan ada orang yang bisa menghentikan... ...orang yang mempunyai kegigihan. Katakan amin. Saudara tidak akan bisa menghalangi orang yang punya kegigihan. Yang punya persisten. Punya keteguhan. Sejarah olahraga mencatat tahun 1968... Dalam olimpiade di Mexico City. Ada seorang pelari maraton bernama John Stephen Aquari dari Tanzania. Ketika dia berlomba, ternyata dia menjadi perhatian dunia. Bukan karena John Stephen Aquari ini menjadi pemenang dalam lomba lari maraton, bukan. Bahkan dia mencapai garis akhir itu. Lebih lama sekian jam dibanding pelari-pelari yang lain. Tapi Anda tahu kenapa orang begitu terpukau dengan John Stephen Aquari ini? Ternyata, soal sekalian. Pada waktu dia lari pada kilometer yang ke-19. Tiba-tiba John ini karena lari dengan sungguh-sungguh. Tabrakan dengan pelari yang lain. Dia jatuh. Ketika dia jatuh. Lutut kanannya. Lukanya parah. Sampai bagian persendiannya itu sudah itu kelihatan dan bagian tangan siku-siku tangannya ini, saudaku, itu sampai lepas dari engselnya, sakit sekali, banyak darah yang keluar. Tim medis segera membantu dia, mengobati dia dengan sementara, lalu kemudian mereka mau bawa dengan ambulan, lalu John, Stephen, akwarium berkata, tidak, aku mau ikut terus lari. Orang-orang kaget, loh. Kalau melihat kondisi mau gini, ada banyak alasan untuk kamu bisa berhenti dari perlombaan. Tidak, aku mau lari. Anda tahu, dalam keadaan menahan sakit dia terus lari, lari, lari. Ketika stadion itu sudah mulai kosong, tetapi para wartawan terus melihatkan, menshooting John. Anda tahu, sampai begitu masuk ke garis finish, semua orang tepuk tangan, semua orang mengagungkan masuk ke dalam headland di surat kabar waktu itu. Lalu ditanya sama para wartawan. Apa yang membuat kamu mengambil keputusan untuk terus sampai garis finis? Lalu kemudian John berkata, My country did not send me 5,000 miles to start the race. They send me 5,000 miles to finish it. So sekalian Luar biasa. Dia berkata, negaraku mengirim aku, aku terbang ribuan mil, 5000 mil untuk ikut olimpiade, bukan cuma hanya untuk bisa mengawali pertandingan ini, tapi negaraku mengirim aku jauh-jauh supaya aku juga bisa mencapai garis akhir. Teputan yang meriah bagi Allah kita, teputan yang meriah bagi dia. Amin, Berapa banyak kita belum apa-apa sudah putus asa. Sudah putus asa. Saudara saya pelajari kisah hidup orang-orang sukses. Sebab saya mau sukses. Saya ceritakan sama saudara supaya saudara juga sukses. Kata amin. amin. Anda tahu seorang konglomerat pada saat-saat yang lampau... ...yang cukup terkenal di Indonesia? Om Lim Sulyong. Yeah. Siapa yang belum pernah dengar nama ini? Angkat tangan. Pernah dengar kan? Lim Sulyong. Sudah tahu? Orang berkata ini orang punya kedekatan dengan keluarga cendana. Tapi Anda tahu satu hari ketika dia sukses, konglomerat ditanya oleh wartawan, Om Lim, apa rahasia Om kok bisa sukses? Apa yang membuat Om bisa berhasil seperti ini? Lalu Om Lim berkata, oh dulu ketika saya datang dari Fukien, Cina ke Indonesia, saya enggak punya apa-apa. Saya cuma datang dengan baju yang melekat di badan. Lalu saya mulai coba bekerja, kepada orang, saya jadi kuli bangunan, saya jadi kuli pelabuhan, saya angkat barang-barang lalu kemudian dari upah yang sangat kecil saya mulai tabung sebagian sampai akhirnya cukup untuk membeli dua ekor bebek anda tahu bebek? Wek, wek, wek, wek. Ya, tahu. jadi dia beli dua ekor bebek, saya pelihara lantas bebek-bebek itu beranak pinak sebagian telurnya saya jual sebagian saya Tetaskan jadi bebek lagi Lalu bebeknya Om Lim jadi tambah banyak Lalu para wartawan tanya Lantas bagaimana Om Setelah saya merasa berhasil Dengan para bebek yang saya pelihara Saya mulai Dari hasil penjualan Bebek saya Saya belikan dua pasang ekor babi Saya pelihara Baik-baik babi-babi itu Dan ternyata bertambah banyak Dan akhirnya Menjadi seperti sekarang Lihat suratku, orang sukses dimulai jadi kuli, dimulai pelihara bebek. At least anda pulang hari ini, pulang carilah bebek. Kalau enggak hidup cari yang mati, yang sudah siap di meja makan. Tapi jangan lupa ajaklah pendetamu. Anda tahu seorang konglomerat yang pernah hidup, pernah jaya bernama Aristoteles Onassis? Saya pelajari dalam kisah hidupnya. Dia lahir di Smyrna, Yunani. Dia merantau ke Argentina hanya dengan membawa 450 dolar. At least saudara ke Amerika bawa lebih banyak minimal seribu dolar. Iya apa ya? Iya apa ya? Baya? Si Onassis ini cuma membawa 450 dolar. Dengan tekad keras untuk berhasil di Argentina. Lalu ia bekerja keras jadi kuli bangunan. Ia juga menjadi cuci piring di restoran. Dan dia terus tabung, akhirnya dia mulai bisa kerja secara magang di perusahaan listrik yang ada di Argentina. Lalu kemudian dia mulai lihat ada peluang, ketika itu orang-orang Argentina sangat senang dengan tembakau dari Yunani. Lalu dia mulai bawa, dia mulai import, selaku. sampai akhirnya satu hari dia melihat ada banyak para pedagang yang pemilik kapal sedang kolaps karena ekonomi yang tergoncang. Lalu kapal-kapal yang jelek-jelek dijual murah-murah sekali. Dari biasanya jutaan tiba-tiba cuma jadi 20 ribu dolar. Itu akhirnya si uh, Aristoteles Onassis. Dia beli kapal-kapal yang jelek itu. Dia perbaiki, dia perbaiki sampai baik. Lalu dia jual. Dan Anda tahu sejak hari itu terus dia naik-naik. Sampai orang mengenal. Onassis adalah raja kapal yang sangat sukses sekali. Teputan yang meriah bagi Allah kita. Teputan yang meriah. Lihat, orang dunia saja tidak mudah menyerah kalah. Sekali lagi, tidak akan ada orang bisa menghentikan saudara. Kalau engkau punya namanya persis, persisten kegigihan, Katakan amin. Lihat kalian dikatakan. Ayo kasih salam. Katakan, jangan pernah putus asa. Tetap tekun sampai garis akhir Amen Ayat tepatan yang meriah bagi kemuliaan Tuhan Haleluya, haleluya Yang keempat yang terakhir Lihat Ibrani 12 ayat yang kedua Ibrani 12 ayat yang kedua Ibrani 12 ayat yang kedua Marilah kita melakukannya Dengan mata yang tertuju Kepada siapa? Yesus Bukan kepada dolar Bukan kepada orang lain Tapi kepada siapa? Yesus Yesus, bukan kepada dunia ini yang sementara, tapi kepada Yesus yang kekal, yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita, yang disediakan oleh bagi dia, sekarang duduk di sebelah kanan Allah, tata Allah, lihat ayat ketiga, ingatlah selalu akan dia, akan Yesus, jangan ingat yang lain, yang tekun menanggung bantahan yang sebat itu, Terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya kamu, jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Yang keempat, yang terakhir. Seorang pemenang berlomba dengan tujuan yang benar. Bicara tujuan atau purpose. Ada banyak orang hari-hari ini kehilangan tujuan hidupnya. Alkitab mengajar, ingatlah selalu akan Yesus. Biarlah mata kita tertuju kepada Yesus. Tujuan kita, goal kita, bukan kepada yang di dunia, yang sementara. Satu saat kita akan tinggal. Tapi tujuan kita adalah surga yang mulia. Teputan yang meriah bagi Allah kita. Itulah kekekalan yang abadi. Amen. Kataan amen. Kalau saudara belajar dari orang lain. Kalau saudara seorang yang menanggalkan apa yang harus kau tanggalkan. Kalau kau menjadi seorang yang betul-betul yaitu punya ketekunan sampai akhir. Tapi kalau saudara tidak punya yang keempat berlomba dengan tujuan yang benar. Jangan-jangan nanti saudara menghalalkan segala cara. Yang penting saya berhasil. Tidak ap, ap, apapun yang terjadi aku mau berhasil. Kalau anda menghalalkan segala cara. Itu nanti akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Yesus berkata apa gunanya kamu punya seluruh dunia. Tapi kalau jiwamu binasa. Taukah saudara sekalian ada seorang yang terkenal bernama Napoleon Bonaparte. Dia hampir menduduki setengah dunia. Bahkan sepertiga dunia. Dia hampir uh, duduki aku, dalam kekuasaannya dia. Tapi waktu dia mau mati. Dia berkata kepada para orang-orang dekatnya. Tolong kuburkan aku. Dalam sebuah peti. Dengan ada lubang kanan lubang kiri. Dan keluarkan tanganku. Menghadap ke atas. Dengan terbuka. Dan dia mau berkata. Ternyata waktu aku pulang aku dengan tangan kosong tidak bawa apapun juga. Tapi satu perkara Saudara sekalian, mari belajar, tujuan kita bukan cuma kepada apa yang di dunia yang sementara, tapi tujuan kita juga tentang yang surga yang mulia, teputan yang meriah bagilah kita. Amin. Amin. Jangan cuma mau sukses di dunia, tapi di surga kita tidak sukses. Jangan cuma mau kaya di dunia, tapi juga biarlah kita kaya di surga. Katakan amin. Caranya gimana? Jangan cuma hanya lihat dunia. Pandang Yesus. Punya tujuan yang jelas. Surga yang mulia. Saya percaya Anda menabur, mengumpulkan harta di surga. Dan saya percaya bukan cuma kita kaya di dunia. Di surga juga kita mendapat upah yang kekal. Amin. Ayo eh, kita beri bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Arahkan hatimu pada Tuhan.